Mano, Mano, Wawancara dengan Astrid Pieders, Psikolog anak dan pendidikan. Parenting adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Astrid Pieders adalah seorang psikolog anak dan pendidikan. Survei khawatir nasional menunjukkan bahwa peran menjadi orang tua justru menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Selain kekhawatiran mengenai finansial, sekolah dan kesehatan anak, juga ada kekhawatiran lain seperti kepribadian sang anak, kenakalan anak, dan lain-lain. Saya memutuskan untuk mewawancara on untuk mendapatkan insight mengenai berbagai tantangan parenting masa kini dengan harapan menemukan relevansi stoicisme di dalam topik ini. Hai Axtrit, apa aktivitasnya sehari-hari sekarang? Profesi gue psikolog pendidikan. Gue sudah berkecimpung di dunia psikologi pendidikan dan parenting selama tujuh tahun. Sekarang, sehari-hari gue mengelola Rumah dan Dandelion sebagai salah satu co-foundernya. Rumah dan Dandelion adalah tempat aktivitas dan pusat edukasi parenting dan Reli childhood Education, pendidikan anak usia dini. Ada kelas bermain terstruktur, di mana anak dan orang tua main bareng sambil diawasi psikolog, kemudian mereka diberikan feedback. Mengapa Astrid dulu kuliah di psikologi? dan mengambil fokus pendidikan? Gue tertarik psikologi karena pada dasarnya gue tertarik pada manusia. Gue gak kebayang gue kerja dengan dokumen terus-menerus, paperwork yang banyak, apalagi banyak angkanya. Entah bagaimana semesta seperti turut memberitahu. Di suatu hari, gue turun angkot menuju sekolah dan berjalan di gang. Ada ibu-ibu nyamperin gue dari pasar, nanya, nenek bingung, cucu nenek diapain ya? Emaknya baru kemarin bunuh diri. Akhirnya kami ngobrol sepanjang perjalanan. Gue jadi mikir, mungkin ini yang gue cari. Sesudah gue nanya-nanya dan diskusi, kata orang-orang, psikologi adalah jurusan yang tepat. Dalam perjalanan studi, kenapa memilih fokus di pendidikan dan anak? Karena gue datang dari keluarga yang isinya guru. Bah gue guru, nyokap gue guru, tante gue guru. Tapi gue gak mau jadi guru, kayaknya gue gak punya cukup kesabaran, hahaha. Jadi gue memilih menjadi school counselor, memilih fokus di psikologi pendidikan. Apa yang bikin kamu bahagia sesudah menjalankan profesi ini? Gue percaya parenting is a process. Hal yang paling kena buat gue dalam bidang ini adalah perubahan kemajuan anak. Tapi kan kemajuan anak harus ada dari orang tua juga. Anak tidak akan berubah perilaku kalau proses di rumah tidak berubah. Kalau elo berharap, Anak berubah tapi tidak ada yang berubah dari lo, itu aneh kan? Jadi, harus ada yang berubah dari lo, baru anak juga berubah. Yang paling berkesan itu adalah ketika gue menjadi psikolog di Cirebon. Suatu hari gue membawakan seminar tentang penggunaan gadget oleh anak. Ada orang tua yang hadir yang terkesan. Anaknya dulu sulit berbicara dan mengikuti terapi bicara tanpa banyak kemajuan. Sejak seminar, dia tidak lagi memberi gadget ke anaknya. Dan ternyata anaknya bisa ngomong sekarang. Anak yang bisa ngomong itu kan lebih sehat ya, karena bisa berekspresi. Jika ada kemauan mereka bisa mengatakannya, akhirnya anaknya juga lebih bahagia di sekolah. Gue merasakan inilah kebahagiaan menjadi psikolog. Kalau tidak enaknya, gue ada kelas bayi, dulu hanya buka di weekend, akhirnya karena banyaknya peminat dibuka di weekdays, hari kerja, juga. Ternyata, karakteristik orang tua kelas weekend dan kelas weekdays berbeda. Kalau kelas weekend umumnya adalah orang tua bekerja, jadi mereka mengambil kesempatan akhir pekan untuk bermain dengan anak. Kalau kelas hari kerja, biasanya orang tua yang tidak perlu bekerja atau stay at home mom. Jadi di kelas weekdays, ada satu anak dari awal pertemuan sampai akhir tidak mau berinteraksi sama sekali. Bukannya tidak bisa ya, tapi tidak mau, jadi avoiding, menghindari interaksi. Jadi kalau gue samperin dia merem gitu, Gue tidak mendengar suaranya sama sekali, baik ke guru, ke teman sekelas, maupun ke orang tuanya. Terus, gue meminta orang tuanya ke klinik tumbuh kembang untuk dievaluasi, kalau perlu diterapi. Lalu minggu depannya orang tuanya datang lagi dan berkata tidak mau melanjutkan terapinya. Alasannya, saya tidak serak anak saya satu ruang terapi dengan anak Down Syndrome. Padahal ruang terapi terbatas dan toh terapinya berbeda. Ini contoh ketidakpahaman bahwa pilihan lo sebagai orang tua bisa memengaruhi anak. Sesudah mengamati banyak macam orang tua, apa yang rata-rata paling dikhawatirkan orang tua? Yang paling banyak dikeluhkan adalah anak yang sulit berkonsentrasi. Surprisingly banyak pada anak-anak usia di bawah 3 tahun. Berarti tuntutan orang tua bahwa anak harus bisa konsentrasi agar bisa sukses secara akademis sedemikian besarnya, bahkan sejak usia sedini itu. Padahal anak seusia itu bisa berkonsentrasi dua kali usianya saja sudah bagus. Contoh, anak usia dua tahun artinya bisa fokus dua dolar times dua dolar menit sama dengan empat menit tanpa distraksi saja sudah bagus. Jadi keluhan orang tua tadi tidak realistis? Kalau anak kecil terlalu pasif, duduk saja terokupasi pada satu benda kelamaan bukannya harusnya kita malah khawatirnya. Jadi saya tanyakan ke orang tuanya, memang menurut ibu kenapa konsentrasinya? Apa yang dilihat dari si anak di rumah? Jika diberi instruksi dia bisa menangkap atau tidak? Saya coba memberi instruksi dan Sanfris, ke si anak, "Kamu goyang mengikuti musik. Kalau tante matiin musiknya, kamu diam, Mia." Ini untuk menilai kemampuan dia untuk kontrol diri, untuk mengikuti instruksi. Kalau bisa ya, artinya tidak ada masalah. Atau, gue bilang bahwa cara anak belajar berbeda-beda. Misalnya, Tidak perlu ngajarin warna dengan cara anaknya harus duduk diam di meja, terus diajarin, ini merah, ini biru, dan seterusnya. Kita bisa saja main mobil-mobilan dengan warna solid, terus kita minta, coba jalanin mobil merah, atau coba jalanin mobil hijau. Atau, coba pindahkan bola merah ke dalam keranjang merah. Jadi cara belajar tidak perlu duduk, diam, itu yang terkadang orang tua lupa. Menurut Axtrid, mengapa orang tua jadi terobsesi secara tidak realistis mengenai konsentrasi anak? Karena tuntutan sekolah zaman sekarang mungkin, ada konsepsi yang salah mengenai kecerdasankah? Seolah-olah anak pintar itu harus bisa masuk TK dengan kemampuan sudah bisa berhitung. Anak pintar harus bisa kenal huruf. Padahal untuk bisa menghitung 1, 2, 3, tanpa mengenal konsep kuantitas, buat apa? 1 itu berapa? 2 itu berapa? Jika mereka tidak tahu buat apa? Jika mereka tahu huruf A, B, C tapi tidak tahu bunyinya seperti apa saat digabung jadi kata, untuk apa? Daripada belajar huruf dan angka, kenapa tidak main kata saja? Misalnya kuda, da-nya diganti di, jadi apa? Kudi. Mereka familiar dulu dengan sound. Jadi yang ada, lompat, step. Orang tua tidak realistis tapi juga karena tuntutan sekolah bahwa anaknya harus sudah jadi. Ada SD yang menuntut anak yang masuk sudah harus bisa baca. Ditambah keterbatasan informasi bahwa it's okay anak itu belajar pelan-pelan. Anak yang baru bisa membaca di usia 4 tahun dengan yang baru bisa membaca di usia 7 tahun, bedanya apa sih? Pada akhirnya yang menentukan adalah minat baca, bukan kemampuan baca. Apakah ini bisa disamakan dengan Controlling Parents? Sebenarnya relasi orang tua dengan anak dengan adalah bagaimana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri sebagai orang tua. Misalnya, gue mengunjungi sebuah sekolah internasional yang sangat menekankan prestasi akademik. Suatu hari gue seminar di sekolah itu, terus ada orang tua bilang gimana ngomongin ke anak kalau udah masuk SD, nilai gak boleh 80, harus 100. Terus anaknya nanya balik ke orang tuanya, kan 80 sudah bagus, dan orang tuanya bertanya ke gue, Gua harus bilang apakah anak itu ya kenapa juga anak itu harus dapat 100 ada anggapan bahwa seseorang menjadi better parent kalau anaknya berprestasi di sekolah karenanya memberi bad news ke orang tua itu sangat susah misalnya memberitahu bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus tidak cocok di sekolah tertentu itu sangat sulit karena menyinggung personal mereka sebagai Pars Pahal belum tentu salah mereka juga jadi personal Memang apa salahnya menjadi orang tua yang demanding, kan untuk kemajuan anaknya juga? Gue berpendapat suatu hal tidak worth, berarti dikejar kalau lo tidak enjoy mengejarnya. Karena pada akhirnya lo bisa belajar lebih banyak ketika lo menikmati the journey, not the result. Misalnya, ada seorang anak juara internasional taekwondo. Dia berantem sama temannya yang tidak bisa taekwondo, terus dia menendang temannya. Tetapi anak ini sebenarnya diprovokasi. Kemudian saya tanya ke anak ini, kenapa kamu mudah diprovokasi? Dia menjawab bahwa dia sangat lelah. Memang apa yang kamu kerjakan sampai lelah? Jawabnya, bayangin Miss, untuk ikut kejuaraan taekwondo, saya harus latihan lima hari seminggu, sesudah pulang sekolah. Padahal sekolahnya metode Cambridge, kurikulum internasional, dan dia hanya punya dua hari di weekend, Itu pun harus diisi dengan olahraga yang berbeda untuk menjaga ototnya. Dan dia juga melakukan diet. Anak ini masih kelas 1 SMP. Terus saya tanya, kamu senang tidak dengan semua ini? Dia menjawab, kalau boleh memilih, gue lebih suka sepak bola. Terus kenapa kamu tidak bilang ke orang tua? Karena sepak bola tidak bisa membawa saya menjadi juara internasional. Dia sama sekali tidak fun, enjoy, jadi buat apa? Setiap bangun tidur dia melihat jam sudah merasa berat. Ini baru anak SMP loh. Akhirnya dia tidak belajar apa-apa. Belajar dari kasus ini, bagaimana dong kita harus menjadi orang tua? Silakan memperkenalkan anak kepada banyak hal, hobi, aktivitas, tetapi jangan memaksa mana yang dia harus kejar. Memperkenalkan banyak hal dan memfasilitasi itu tidak sama dengan memaksa. Kita memberikan fasilitas dan pilihan. Biasakan dari kecil anak diberi pilihan, sesimpel nanti mau pakai baju apa. Hari ini ada waktu kosong mau main di mana. Awali dari dua pilihan, dan perlahan dibuka pilihannya. Ketika mereka bebas memilih, artinya mereka dihargai sebagai individu, dan mereka akan menjadi individu yang lebih sehat. Mereka berani speak up their mind, dan mereka mengenali diri sendiri. Wah oh, ternyata gue sukanya ini. Gue sering bertemu anak remaja dan gue tanya. Nanti rencana karirnya apa? Mereka menjawab, Tidak tahu, gue ikut papa aja. Mereka tidak biasa memilih, Tidak mengenal dirinya sendiri. Akstrid menangani anak dari rentang umur yang cukup lebar, Dari batita sampai remaja. Apakah ada observasi menarik dari anak-anak yang tangguh dan ulet? Atau sebaliknya, Anak-anak yang tidak ulet, vulnerable. Apa perbedaan di antara mereka? Kepribadian yang tangguh atau vulnerable adalah gabungan dari pengalaman dan karakter bawaan. Kalau karakter bawaan, memang ada sebagian orang yang terlahir tidak sebab peran itu. Tetapi selain itu, lingkungannya bisa tidak men-support dia, apalagi di fase usia 3-5 tahun saat mereka mencoba berinisiatif. Contoh, anak berinisiatif mencuci piring sendiri atau mengambil baju sendiri dari lemari, tapi malah dimarahi, kamu malah bikin berantakan saja. Lemari baju jadi berantakan, dan seterusnya. Akhirnya, dia merasa bahwa inisiatif dia percuma. Saya bukan orang yang perlu inisiat duluan, karena hanya akan melakukan kesalahan. Ini akan berdampak pada kepribadian dia, sehingga jadi tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Kemudian, dia menjadi seseorang yang terus berpikiran, saya gak boleh salah. Saya gak boleh salah. Saya gak boleh salah. Akhirnya, anak yang merasa... Tidak boleh salah akan menjadi lebih vulnerable, rentan. Jadi, respon dari orang tua sejak anak masih kecil akan membentuk kepribadian anak, selain karakter bawaan dan situasi lingkungan sekitarnya seperti apa. Saya juga pernah membaca, salah satu cara kita bisa mengidentifikasi seseorang resilient, tangguh, atau tidak adalah dari selera humornya. Apakah lo bisa mentertawakan diri sendiri ketika gagal? Dan ketika orang tua mencontohkan itu, misalnya, Eh iya mama salah ya, maaf ya hahaha, itu mengirimkan pesan bahwa it's okay to make a mistake. Memang anak kecil bisa mencapai tahap mentertawakan diri sendiri? Bisa, anak itu observer yang menakutkan, hahaha. Pernah gak lihat anak kita marah atau komplain dan mikir, kok dia mirip banget istri, saya sendiri iya. Dia menyerap, apapun perilaku kita, mereka melihat itu dan mereka mengira itu yang benar. Kalau begitu apa yang bisa orang tua lakukan agar menjadi contoh bagi anak menjadi resilien, ulet dan tangguh? Kalau mau jadi parents yang sehat, ingatlah selalu bahwa tidak ada yang sempurna. Dan benar-benar memikirkan nilai-nilai apa yang ingin anak kita miliki. Dan kita harus hidup sesuai dengan nilai tersebut. Misalnya, ingin anak kita menjadi orang yang bisa mentertawakan kesalahan, kita bisa memberi contoh, wah saya salah, jadi tumpah, yuk kita ambil lap, kita beresin. Kita pun harus hidup sesuai dengan nasihat yang kita berikan. Jadi orang tua yang sedikit ada masalah jadi marah-marah lebay begitu bisa memberi pesan yang salah. Iya, di kelas, karena kita sering bermain, messy play, permainan berantakan, untuk menstimulasi indera, bermain pakai tepung, oats, agar-agar, itu kan kotor banget. Ketahuan banget anak-anak yang kalau di rumah selalu dimarahin agar jangan kotor. Mereka akan terlihat segan untuk ikut bermain kotor-kotoran dan merasa tidak nyaman, dikit-dikit ngambil tisu, hahaha. <guluh> ada lagi yang sangat semangat. Buku yang sedang saya tulis ini membahas tentang mengurangi stres dengan mengenali hal-hal mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah hal ini relevan dengan orang tua dan parenting? Gua suka tidak mengerti jika ada orang tua yang berkonsultasi, kok anak saya belum bisa jalan, padahal saya sudah melakukan ini dan itu. Bagaimana ya? Ya bagaimana, memang anak itu belum mencapai milestone-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang tua adalah terus melakukan stimulasi. Jika ini sudah dilakukan, maka ya hanya bisa menunggu. Parenting itu adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang bisa lo kontrol atau tidak. Dari awal sekali, bahkan saat janin baru terbentuk. Dari gender si anak misalnya, kita tidak tahu apakah dia cowok atau cewek. Yang bisa kita kontrol adalah setelah dia lahir, apapun dia, kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk dia semampu kita. Itu bisa kita kontrol. Beberapa saat sesudah melahirkan, gue sempat mengalami baby blues, kesedihan yang biasa menimpa ibu yang baru melahirkan. Itu karena gue berusaha mengontrol apa yang tidak bisa gue kontrol. Gue maunya anak gue nanti lahir dengan proses normal dan full asi, maka gue memilih rumah sakit untuk melahirkan yang sangat pro-ASI dan pro-kelahiran normal. Tapi, Tuhan berkata sebaliknya, ketika USG selama kehamilan ternyata dinyatakan dia tidak bisa lahir dengan proses normal. Itu tidak bisa gue ubah. Ketika gue masuk RS full ASI, gue berharap dapat full support untuk menyusui. Tetapi ternyata, karena satu dan lain hal gue, gak bisa menyusui karena harus menjalani pengobatan. Ini tidak bisa gue kontrol. Akhirnya gue merasa capek dan menutup diri dari dunia. Akhirnya selesai cuti melahirkan gue mulai bekerja kembali, melihat dunia luar, dan akhirnya berpikir, anak gue baik-baik saja. Emang kenapa dengan sufor, susu formula? Yang bisa gue kontrol hanyalah asupan anak kita agar dia tetap hidup, dan itu tidak harus asi. Apalagi yang bisa gue kontrol? Gue bisa memastikan tumbuh kembang anak kita dengan memberi stimulasi yang cukup. Akhirnya gue belajar the hard way bahwa ada hal-hal yang tidak bisa gue kontrol. Parenting is all about letting go hal-hal yang gak bisa lo kontrol dan fokus di hal-hal yang bisa lo kontrol. Dan hal yang paling dasar yang bisa lo kontrol adalah lo bisa membuat mereka merasa diterima apapun wujud mereka. Bisa tolong diperjelas? Bayangin anak SD pada umumnya. Sekarang, anak SD baru pulang sekolah jam 14.30. Di sekolah, sudah belajar bilingual, dua bahasa. Tas sekolahnya pun sudah harus diseret, saking beratnya. Anak ini kecapekan, kemudian di rumah minum, terus tidak sengaja menjatuhkan gelas sampai pecah. Terus anak ini dimarah-marahi. Kita tidak tahu apa yang sudah dilaluinya sehari ini. Jadi sesimpel lo bisa menerima dia as the way they are, dia merasa aman menjadi siapapun di deket lo, itu yang bisa lo kontrol. Bagaimana mengajarkan hal yang sama ke anak? Contoh, anak jatuh. Jatuh itu kan wajar banget. Anak kecil keseimbangannya belum sempurna, mereka mudah terdistrak, jalan sambil melihat yang lain. Jangan bertanya, kok bisa jatuh? Kita bisa sekedar berkata, hati-hati ya, lihat jalan ya, kan kalau jatuh. Atau kita menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari mereka. Contoh, saat mereka malas bersekolah terus kita marahi, kamu tahu gak bayar uang sekolah kamu mahal? Ya, mereka belum bisa mengerti konsep itu. Kita kan bisa bilang, kamu kenapa tidak mau sekolah? Apa yang bisa membuat kamu tidak mau sekolah? Ini mereka bisa tahu, karena tidak diluar kemampuan mereka untuk memaklumi. Tidak seperti konsep sekolah mahal dan betapa beratnya biaya yang harus dipikul orang tua terakhir Adakah pesan astrid kepada para orang tua milenial jangan tuntut anak menjadi sempurna karena lo bukan orang tua yang sempurna sama seperti lo jangan menuntut pasangan lo menjadi sempurna karena lo juga tidak sempurna capekkan yang kedua jadi orang tua itu harus menyadari bahwa proses menjadi orang tua itu ada hal-hal yang tidak bisa lo kontrol and touch oke okay to hal-hal yang tidak bisa lo kontrol juga akan membentuk anak lo. Intisari wawancara dengan Akstreet Pieders Seringkali orang tua memiliki tuntutan yang tidak realistis terhadap perkembangan putra-putri mereka. Prestasi anak menjadi tidak worth it jika proses pencapaiannya tidak menyenangkan. Parenting adalah bisa melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Bab 10. Citizen of the World Di suatu kesempatan beberapa tahun yang lalu, Saya mengunjungi kota Paris bersama istri. Ini adalah kunjungan saya ke Perancis dan kota Paris yang pertama kalinya. Berdasarkan apa yang saya baca, konon orang Prancis, apalagi warga Paris, adalah orang-orang yang tidak ramah kepada pengunjung. Ini membuat saya memiliki prasangka saat berada di sana. Maka, betapa terkejutnya saya ketika mendapatkan pengalaman yang sebaliknya. Suatu saat kami sedang berada di kawasan Montmartre, mengunjungi katedral besar Sacre Coeur. Ketika sedang asyik memfoto-foto katedral tersebut dari kejauhan, kami dihampiri seorang perempuan lokal pirang yang sangat cantik. Dengan aksen Prancis berat dan bahasa Inggris yang terpatah-patah, dia memperingatkan kami akan bahaya copet yang sering mengincar turis yang sedang mengambil foto. Sesudah itu dia pamit dengan senyuman amat manis. Saya tidak bisa terlalu manis juga karena ada istri di sisi. Sesudah dia berlalu, Saya membahas dengan istri betapa saya merasa malu dengan prasangka saya. Ternyata, ada warga Paris yang ramah, bahkan menolong pengunjung tanpa diminta. Kalau saya balik situasinya, adakah warga kota tempat tinggal saya yang akan suka rela berinisiatif memberitahu pengunjung, turis asing tanpa ditanya? Berlakulah seperti Sokrates, tidak pernah membalas pertanyaan daerah asalnya dengan, saya orang Athena, atau saya dari Korintus, tetapi selalu menjawab. Saya adalah warga dunia. Epictetus, Enciridian. Apa yang terbayang oleh kita saat mendengar kata kosmopolitan? Sebagian besar mungkin terpikir nama sebuah majalah. Sebagian lain mungkin terbayang sebuah minuman koktail manis yang identik dengan peminum perempuan. Kita perlu mencari kamus untuk menyadari bahwa makna kosmopolitan aslinya lebih dalam dari sekadar majalah atau minuman. Kosmopolitan diambil dari kata Yunani, kosmopolites yang artinya, warga dunia. Hierocles, seorang filsuf stoa yang hidup di zaman yang sama dengan Marcus Aurelius, menjelaskan praktik untuk memperlebar lingkup kasih sayang kita terhadap orang-orang di sekitar. Dia mengatakan bahwa relasi sosial kita bisa digambarkan sebagai beberapa lingkaran dari yang kecil sampai besar, di mana diri kita ada di tengahnya. Lingkaran terdekat kita adalah keluarga, ayah, ibu, istri, anak, saudara, kemudian di luarnya lagi adalah lingkaran orang-orang di desa, kelurahan kita, kota kita. Lebih besar lagi adalah orang-orang sebangsa kita. Kemudian, masih lebih besar lagi adalah seluruh umat manusia. Dalam filosofi teras, kasih sayang kita terhadap sesama seharusnya, meluas, mulai dari keluarga inti kita, kemudian menyayangi orang-orang di desa atau kota kita. Terus lagi, menyayangi mereka yang sebangsa dengan kita. Bahkan pada akhirnya, diperluas lagi sampai menyayangi seluruh umat manusia. Hierocles mengajarkan untuk menyapa siapapun sebagai sahabat atau saudara sesuatu yang rasanya sudah lumrah dipraktikan di negeri kita dengan sapaan mas, bak, kak, bang, dan lain-lain. Dalam filosofi teras, ini artinya mengakui bahwa pada akhirnya semua manusia adalah bagian dari dunia dan semesta yang sama, dan karenanya tidak semestinya kita membedakan orang apalagi sampai mendiskriminasi dan menyakiti orang yang berbeda. Kewajiban berbuat baik kepada orang lain yang telah kita bahas sebelumnya harusnya menembus lingkup keluarga sendiri, suku sendiri, agama sendiri, bangsa sendiri, dan bahkan mencakup seluruh manusia. Jika kita ingat latihan untuk membayangkan diri kita terus terbang ke atas, sampai keluar planet, bahkan keluar tata surya, sampai di luar galaksi, maka barulah kita merasa planet ini sungguh kesepian di alam semesta dan seharusnya kita bisa hidup rukun bersama-sama. Disinilah saya semakin jatuh cinta pada filosofi teras, karena sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal yang sudah saya pegang sedari dulu. Konsep ini juga mengingatkan saya pada quote dari Sayyidina Ali bin Talib yang pernah saya baca, yang bukan saudaramu dalam iman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini sungguh quote yang indah, karena apalagi yang lebih tinggi dari saudara dalam kemanusiaan. Kecuali mungkin jika kita bertemu alien, itu pun kalau ada alien yang baik hati. Jika persaudaraan yang diajarkan stoisisme menembus identitas agama, bahkan bangsa, tidakkah seharusnya kita merasa betapa absurdnya pertengkaran yang disebabkan hanya karena pilihan politik? Apalagi permusuhan yang lebih sepele lagi, seperti perbedaan klub bola favorit, perbedaan kampung halaman, atau perbedaan sekolah. Kita bisa membenci orang lain sedemikian rupa bukan karena mereka menyakiti atau menghina kita. Padahal, dalam stoicisme, hal tersebut sebenarnya juga bukan masalah. Tetapi hanya karena mereka memiliki warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara ibadah yang berbeda, dan memiliki budaya yang berbeda. Ketika saat ini ada begitu banyak pihak yang berusaha memisahkan dan membedakan kita, baik dalam lingkup tetangga sekitar, kota kita, sampai negara kita. Stoisisme terasa semakin relevan untuk menjadi antidot melawan kekuatan yang hendak memisahkan dan mengadu domba kita. Jika kita menggabungkan ini dengan kata-kata Marcus Aurelius bahwa kita datang ke dunia ini demi satu sama lain, maka prinsip kosmopolitan di atas jauh lebih dalam dari sekadar menoleransi atau menerima mereka yang berbeda. Yang dituntut stoisisme lebih dari sekadar sebuah sikap pasif yang penting tidak berbuat jahat, seperti Yang penting saya tidak menyakiti mereka yang berbeda. Sebaliknya, kewajiban utama kita adalah berbuat baik secara aktif tanpa membedakan siapapun. Pernahkah kita membaca atau mengetahui adanya penderitaan dan kesusahan di lingkungan kita, atau saudara sebangsa di daerah lain, kemudian setelah mengetahui mereka adalah suku lain atau beragama lain, kita menjadi tidak termotivasi untuk membantu. Oh, ternyata dia agamanya beda sama saya nggak jadi menolong ah. Yang menarik, konsep kosmopolitan ini sebenarnya mendapatkan dukungan dari dunia sains. Dengan ilmu genetika, dunia sains saat ini menerima bahwa seluruh umat manusia yang ada sekarang sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama yang berasal dari Afrika. Spesies kita, Homo sapiens, meninggalkan Afrika sekitar 60,000 sampai 120,000 tahun yang lalu kemudian mulai menjelajah bumi dan bermukim di belahan bumi yang berbeda. Perbedaan warna kulit, warna mata, rambut, dan fitur fisik lainnya terjadi perlahan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Misalnya, para nenek moyang bangsa Eropa yang harus hidup di daerah yang miskin sinar matahari tidak membutuhkan perlindungan dalam bentuk warna kulit dan mata yang gelap dibandingkan mereka yang akhirnya bermukim di daerah kaya sinar matahari, seperti di Ekuator atau Australia. Ini artinya. Walaupun kita terlihat berbeda sekarang, ditambah lagi dengan perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan adat istiadat, pada dasarnya akar kita sama dan kita semua bersaudara sebagai satu spesies. Sampai di mana kita saat ini sebagai individu, apakah kita masih menyimpan kebencian dan dengki terhadap mereka yang kita anggap berbeda? Atau, kita baru sampai tahap, yang penting gue gak ganggu lo dan lo gak ganggu gue? Atau mungkin kamu sudah mencapai tahapan tertinggi? Gue akan berbuat baik kepada siapapun, tanpa membedakan suku, agama, ras, pilihan politik, atau klub bola dia. Bagi kamu yang sudah mencapai tahap terakhir, para filsuf stoa akan mengacungkan jempol untukmu. Mengatasi masalah dunia. Dunia ini banyak masalahnya, kecuali kita selama ini tinggal di gua tanpa TV dan internet, rasanya kita akan tahu bahwa ada banyak masalah dan problem di dunia. Dari peperangan yang tidak pernah berakhir, Kebencian antar golongan, hoax, rusaknya lautan karena sampah plastik, sumber air yang semakin menurun, pemanasan global, cuaca ekstrim, dan masih banyak lagi. Mungkin sebagian dari kamu pernah atau bahkan detik ini juga berkata dalam hati, hidup gue sendiri aja udah ribet, ngapain sih mikirin masalah-masalah besar? Lagi pula, namanya saja masalah dunia. Apa yang bisa diperbuat sendirian? Jika kita kembali ke prinsip dikotomi kendali. Ngapain memusingkan hal-hal besar yang jelas ada di luar kendali kita? Seperti pernah dibahas sebelumnya, besar sekali godaan untuk menggunakan filosofi teras sebagai alasan, Eksius, untuk berpangku tangan dengan alasan sebuah isu eksternal ada di luar kendali kita. Apalagi isu eksternal yang skalanya mendunia. Selain itu, sebelumnya kita menemukan konsep Amor Fati yang mengajarkan kita untuk mencintai kondisi hidup kita saat ini. Jadi. Untuk apa protes dan bersusah payah? Mari kita mencintai keadaan planet ini yang penuh polusi, api angkara, dan kehancuran ekosistem. Apakah begitu? Benarkah stoicism jika diterapkan berarti kita tidak perlu peduli dengan masalah besar seperti ancaman perang nuklir dan cuaca ekstrim, karena toh kita tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak semua pemikir dan praktisi filosofi teras memiliki suatu pemahaman menyangkut masalah-masalah besar dunia seperti perubahan iklim, Kerusakan lingkungan, rasisme, atau kemiskinan. Sebagai menginterpretasikan filosofi ini sebagai hanya mementingkan kualitas dari hal-hal yang ada di dalam diri kita. Kualitas karakter, moral dan persepsi kita sudah cukup menjadi pusat perhatian kita. Segala hal eksternal dianggap sebagai indiferen yang tidak perlu mendapatkan prioritas perhatian kita. Karenanya segala urusan dunia eksternal, termasuk semua masalah lingkungan dan sosial, dianggap tidak menjadi tanggung jawab apalagi kewajiban seorang praktisi Stoicisme. Sebagai pemikir dan praktisi, Stoicisme lainnya mengambil interpretasi berbeda. Kita semua memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi mengatasi masalah dunia, karena argumen-argumen sebagai berikut. Mengikuti ajarah Hierokals di atas, jika kita dianjurkan untuk memperluas kepedulian dan kasih sayang kita bahkan sampai ke seluruh umat manusia, Maka masalah dunia, seperti perubahan iklim, seharusnya menjadi perhatian kita dan membutuhkan partisipasi kita. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim akan merugikan dan banyak manusia lain, dan bahkan mungkin kita sendiri dan karenanya sebagai warga dunia, kita juga harus berkontribusi. Manusia sebagai bagian dari alam, natur, selaras dengan alam, dalam hal ini lingkungan hidup, environment, adalah bagian dari prinsip ini termasuk di dalamnya merawat lingkungan dan alam tempat kita tinggal. Mencemari alam sampai menyebabkan perubahan iklim yang mengancam kehidupan banyak makhluk hidup, termasuk kita sendiri, jelas sudah menyimpang dengan tuntutan hidup selaras dengan alam, dan karenanya kita juga harus turut bertindak. Antara hal internal dan eksternal, benar bahwa stoicisme sangat menekankan pada pengembangan kualitas karakter di dalam diri. Namun, di saat yang sama, Karakter di dalam diri ini harus mengikuti kebajikan-kebajikan, virtus, seperti kebijaksanaan dalam memilih, wisdom, menahan diri, temperance, berani, courage, dan keadilan, justice. Jika kita sekarang dihadapkan dengan berbagai masalah besar dunia, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, diskriminasi, kebencian, dan lain-lain, kira-kira apakah hal bijaksana yang harus kita lakukan? Apakah berlaku cuek dan menutup mata Bisa digambarkan sebagai berlaku sesuai kebajikan? Dari argumen-argumen di atas, Saya mengambil posisi yang sama Dengan kelompok yang percaya Bahwa mempraktikkan stoicisme Artinya juga peduli pada masalah dunia Dan umat manusia Dan sebisa mungkin berkontribusi Dalam solusinya Apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia? Jika semua manusia adalah Warga dunia Maka masalah dunia bisa dihadapi kita bersama sebagai warga dunia juga. So things are not in my control, but it can be in OUR control. Jika suatu kondisi tidak bisa diubah oleh satu orang, Ia mungkin bisa diubah oleh seratus orang, atau seribu orang, atau satu juta orang. Sejarah juga membuktikan bahwa banyak hal besar bisa diraih ketika kita menyisihkan perbedaan dan mulai sama. Memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajah. Isu diskriminasi gender dan ras, sampai kerusakan lingkungan, semua itu bisa diubah ketika manusia bersama-sama sepakat untuk bergerak memperbaikinya. Social movement, protes, petisi, adalah contoh sekelompok orang yang memindahkan situasi dari domain not in control menjadi in control ketika dihadapi bersama. Besarnya dan banyaknya masalah dunia ini membuat konsep warga dunia yang berusia 2000 tahun lalu ini terasa menjadi semakin penting. Ia bukan lagi sebuah konsep romantis perdamaian dunia. Ia telah menjadi sebuah konsep genting untuk keberlangsungan spesies kita sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini, spesies kita sedang berhadapan dengan risiko kepunahan besar yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Jika jutaan tahun lalu dinosaurus punah diduga karena tumbukan meteor ke bumi, maka manusia bisa jadi akan hancur karena ulah kita sendiri. Ketidakpedulian pada alam teknologi yang tidak diimbangi kebajikan, insting primordial yang dibiarkan merajalela, kecurigaan yang dipelihara bahkan di panas-panasi, dan lain-lainnya. Sepanjang kita tidak mampu untuk secara sadar mengesampingkan label-label pemisah di antara kita, rasanya para warga dunia ini tidak akan bisa menggabungkan pikiran dan tenaga untuk mencegah diri kita dari kepunahan. Kita akan terus sibuk mempertengkarkan perbedaan di antara kita, sampai akhirnya bersama-sama kita dihapuskan oleh cuaca ekstrim atau senjata nuklir. Kita bisa mengawali perjuangan kita sebagai warga dunia secara bertahap. Adakah masalah di kota kita yang bisa diselesaikan secara bersama? Adakah bagian dari warga sekitar yang menderita yang bisa dibantu, apapun agama dan latar belakangnya? Lebih luas lagi, adakah isu-isu bangsa yang menuntut warga dunia yang tidak diskriminatif untuk memecahkannya? Dari isu ekonomi, politik, gender, bencana penyakit, kekurangan gizi, sampai persekusi kelompok minoritas, bahkan di Indonesia saja banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh kita semua bersama-sama sebagai saudara sebangsa. Selain itu, bagaimana kita masing-masing bisa menahan arus ajaran kebencian dan diskriminasi dari lingkungan kita sendiri? Dari hal yang paling sederhana, seperti di media sosial. Banyak dari kita yang terganggu dengan konten media sosial yang bersifat menghasut dan membenci mereka yang diam. Sebagian besar dari kita memilih, diam, tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Sebagian hanya sekadar memilih unfollow, mute, atau yang paling ekstrim pun adalah unfriend. Namun, ajaran kebencian itu sendiri tidak pernah dibahas. Ini mengingatkan saya pada kata-kata Cita mengenai analogi mobil yang rusak dan ditinggal saja di jalan. Dengan unfollow, mute, unfriend kita mungkin tidak melihat lagi konten kebencian, tetapi konten itu tetap ada dan orang yang menshare tidak pernah mendapat feedback bahwa itu keliru. Kita bisa melakukan banyak hal, dari mulai reporting postingan yang memprovokasi sampai dengan berani, ingat salah satu virtue stoicisme adalah courage, keberanian, menegur jika ada yang menyebarkan konten kebencian, bahkan dengan risiko kita yang di mute dan di unfriend. Mereka datang, dot dan kita diam. Abad 20 mencatat salah satu episode paling kelam dalam peradaban manusia modern dengan dua perang dunia beserta kekejaman yang menyertainya. Sejarah mencatat kekejaman rezim Nazi Jerman di Perang Dunia II yang secara sistematis memisahkan dan berusaha memusnahkan semua orang keturunan Yahudi yang ada di daerah yang diduduki Jerman. Orang-orang Yahudi ini ditangkap dan dikirimkan ke kam konsentrasi untuk kemudian melakukan kerja paksa dan dimusnahkan dengan metode pabrik. Awalnya dengan ditembaki, kemudian karena metode ini dirasa tidak cukup efisien, mereka dimasukkan ke kamar gas kekejaman Nazi berakhir dengan kekalahan Jerman di Perang Dunia II, dan para pelaku holokeyus ini pun telah menjalani pengadilan perang dan mendapatkan hukuman. Yang menjadi perhatian banyak pakar dari episode gelap ini adalah mengapa banyak warga Jerman yang sebenarnya tidak sealiran dengan Nazi tidak berbuat apa-apa. Ada segelintir pahlawan yang berusaha membantu dengan cara mereka, salah satunya adalah Oscar Skinner yang menginspirasi film Skinner's List tetapi jumlah mereka tidak seberapa dibanding dengan seluruh penduduk Jerman saat itu. Tentu ada sebagian dari warga Jerman yang diam-diam menyetujui tindakan rezim Nazi saat itu. Sebagian besar lagi mungkin tidak peduli, merasa ini penderitaan kelompok lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebagian lain mungkin peduli dan tidak menyetujui genosida ini, tetapi terlalu takut kepada rezim yang represif. Pendeta Martin Niemoller menuliskan sebuah puisi yang mengkritik kebungkaman orang-orang ketika melihat ketidakadilan menerpa sesamanya hanya karena korban adalah bagian kelompok yang berbeda. Dalam puisi ini, Niemoller bagaikan menceritakan apa yang terjadi di Jerman era Nazi, di mana penguasa mulai menciduk para musuh politik dan kelompok-kelompok yang tidak disukai partai Nazi, dan menyindir diamnya kaum intelektual Jerman. Pertama-tama, mereka mendatangi kaum sosialis, dan saya diam saja karena saya bukan sosialis. Kemudian mereka mendatangi para kaum serikat dagang, dan saya diam saja, karena saya bukan anggota serikat dagang. Kemudian mereka mendatangi kaum Yahudi, dan saya diam saja, karena saya bukan orang Yahudi. Kemudian mereka mendatangi saya, dan tidak ada lagi orang tersisa untuk angkat bicara demi saya. Puisi Nimoler di atas sangat sejalan dengan prinsip kosmopolitan yang diusung filosofi teras. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk membela mereka yang terzolimi, bahkan mereka dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, apapun itu. Karena ketika kita dan kelompok kita sendiri yang terancam, kita pun ingin dibantu orang lain tanpa didiskriminasi. Intisari Bab 10. Kita semua adalah kosmopolit, warga dunia. Kita semua berasal dari akar yang sama. Tidak ada alasan untuk membeda-bedakan suku, agama, ras, kebangsaan untuk bisa bersikap manusiawi. Haruskah kita turut serta mengatasi permasalahan dunia dan isinya? Jika kita diharapkan hidup selaras dengan alam, menyayangi seluruh umat manusia, dan hidup dengan bijak, bisa disimpulkan bahwa kita diharapkan untuk tidak hanya berpangku tangan. Jika dihadapi sendirian, banyak masalah yang berada di luar kendali saya. Namun, jika dihadapi bersama, maka banyak masalah yang bisa berubah menjadi di bawah kendali kita. Apakah kita bisa merasa peduli akan kesusahan mereka yang berbeda suku, ras, agama, dan lain-lain? Lanjut part 15